Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aman tabiyahu di sanalul yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anhum la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu radhiyallahu anhu. Falaq ta'atul kitabul karim. Allahumma jinna Pak Inal Jami Almagwa, waalaikum salam, aku marahpih, warna anak sahni halwa, Pak Inal Jannah Ta'hi Almagwa. Saya dapat tahu nama dia Sidang salat misa yang berbahagia. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjaga kita dari dicabutnya nikmat-nikmat yang hari ini melingkupi kita semua. Dengan syukur ini Allah akan menambah berbagai macam karunia yang kita idam-idamkan sejak lama. Dengan syukur ini Allah akan mendekatkan yang jauh yang kita cari selama hidup ini. Dengan syukur Allah akan memudahkan yang sukar Yang selama ini memusikkan menjadikan diri kita prustasi Dengan syukur yang ringan menjadi berat timbangan pahala Dengan syukur kita juga dijadikan peduli Dengan saudara-saudara kita yang hari ini diperuniakan oleh Allah ujian Berupa sakit, baik sakit fisik ataupun sikap sakit jiwa Sakit pemikiran, sehingga mereka tidak bisa menikmati idahnya hidayah, sehingga mereka tidak bisa merasakan kasih sayang keimanan kita kepada Allah dan demikian juga elusan rahmat Allah sebatas tanganlah kepada kita. Maka antas kalau Rasulullah menyebutkan la ilshakatum la azidanakum, la inkafatum inna ada bila Allah menyebutkan kepada kita dengan tegas. Dijelaskan Bahwa siapa yang bersyukur Menerima Memiliki rasa Berterima kasih Di istilah kami Di Jawa Barat Memiliki rumah sak Ada perasaan Merasa diberi kemudahan oleh Allah Merasa diberi keutamaan oleh Allah Maka Allah akan menambah Nikmat-nikmatnya kepada kita Dan dipertahankan Bahkan dipermanenkan nikmat-nikmat itu Walaupun kita oleh Allah diberikan usia, Rasulullah memberikan kepada kita penjelasan Ajabah li'amril mu'min Sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman. Apabila mereka ditimpa musibah Mereka bersabar Dan sabar itu adalah tindakan yang tepat Apabila mereka diberikan kebaikan Maka mereka bersyukur Dan syukur itu adalah Tindakan yang tepat Hadirin sidang sholat para weh yang berbahagia Apa kiranya yang bisa menjadikan kita Tetap berada di dalam Kondisi seperti ini Yang ini berada di dalam Naungan hidayah Allah Berada di dalam Kasih sayang Allah Karena kalau kita bandingkan Di luar sana masih banyak orang yang Islam Namun tidak diberi kenikmatan hidayah itu Mereka masih bergerut Dengan urusan-urusan pribadi Mereka meninggalkan solat lima waktu Mereka kegelapan Mereka gelisah Mereka hatinya kebingungan Mencari hidup ini Sesungguhnya apa Hidup ini sesungguhnya yang mana Yang di masjid-masjid itu Yang menjalankan puasa Ramadan kah? Atau kami-kami ini yang bergelima Dengan Kerja tiada henti Bisnis tiada henti Urusan-urusan proyek dan lain sebagainya tiada henti Beruntung kita mendapatkan hidayah ini Sehingga perlulah kita mengetahui beberapa hal Agar keberadaan ini kita perlu pertahankan Karena mempertahankan kenikmatan hidayah Merupakan bagian dari syukur itu sendiri Yang pertama Marilah kita biasakan melaksanakan tilawah Tadabur, tafahum Dengan baik Tilawah akan menjadikan diri kita Berinteraksi Dengan pencipta alam semesta Karena Al-Quran Adalah kumpulan-kumpulan kalam Allah Kalam-kalam Allah itu kita baca Tentu saja membacanya Dengan Tadabur Dengan penuh penghayatan Sehingga sihir Al-Quran Sehingga pengaruh Al-Quran mampu mempelajari diri pembacanya, namun apabila membacanya sepintas-pintas saja, terlebih lagi mengejar target harus selesai sekian juz, bisa saja kedekatan kita dengan Allah tidak tercapai. Yang kedua takhoruf mendekatkan diri kepada Allah tiada henti, tidak pernah lelah. Bagaimana mungkin seorang yang menikmati merasakan kelelahan? makanya waspadai ketika diri kita, hati kita membisikan lelah ya sholat, itu indikasi hawa nafsu mulai menyerang kita karena orang yang nikmat, orang yang merasakan kenyelangan itu tidak pernah lelah, karenanya tak berhubung. pendekatan kepada Allah dengan sholat wajib kita dipenuhi ketepatan waktunya dipenuhi syarat Khusyuknya karena sholat yang khusyuk memberi kontribusi besar bagi orang yang sholat itu. Sholat yang tidak khusyuk tidak mempengaruhi apapun, tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian juga sholat nafila sholat sunnah terawatipnya, sholat hajatnya, sholat duhanya, sholat yang lainnya penuh dengan keushuan, penuh dengan yang ketiga zikrullah dalam segala kondisi baik lisan hati ataupun tindakan ataupun perbuatan karena zikrullah adalah sebaik-baik pekerjaan paling mudah yang memiliki pahala paling besar di setiap tempat dalam surat ali imran dijelaskan Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil wa qu'uudan wa 'alaa junubihi wayatafakkaruuna fi khalqis samawati orang-orang <tik> yang senantiasa tetap terjaga koneksinya terhubung online dengan Allah di setiap saat baik lisannya Artinya juga perbuatannya Yang keempat Utamakan selalu kehendak Allah Apabila bertentangan dengan hawa nafsu Karena ada kalanya Kehidupan tidak berjalan mulus Kehidupan ada kalanya Tidak seperti yang kita inginkan Kadang terjadi bentrok Interes dalam diri kita Di satu sisi hawa nafsu menginginkan seperti itu Di sisi lain Allah Sudah memberikan pemahaman kepada kita Bahwa itu tidak benar Maka sekuat tenaga Usahakan Utamakan karena Allah Karena karena Allah Apabila diikuti Akan menjadikan Allah ridho kepada kita Dan mengganti Apa yang hilang dari kita yang diinginkan hawa nafsu dengan jauh lebih baik daripada pilihan kita. Yang kelima, tanamkan dalam hati sekuat tenaga sekuat mungkin pemahaman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah agar kehidupan kita terwarnai, agar kehidupan kita seperti pelangi yang ramai, indah, berwarna dengan nama-nama Allah. Ketika kita mendapatkan Ingat tentang siksa Allah maka kita sebutkan nama Allah yang mengharman mengharbin, Rahim yang ma maha menerima ampunan dan maha memberi kasih sayang. Ketika kita menemukan keagungan Allah kita menyebutkan Allah, Ya Wahab, Ya Kahar, Ya Jabbar supaya kehidupan kita terbenteng dari berbagai macam ketergelinciran. Karena kita ingat janji iblis janji iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Lakhmata Allah, Aku akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kalau kita tidak tangkis depan, tangkis kanan, kiri, depan, belakang, pasti kita akan ada satu jurus iblis yang masuk ke dalam diri kita. Yang keenam, senantiasa syukur. Atas karunia-Nya Dengan mencoba Memperbanyak, mengingat dosa-dosa Yang telah lalu Sehingga muncul perasaan Meliru, sehingga muncul Perasaan terus-menerus Butuh akan ampunan Allah Dalam nah, hal ini kita Bisa contohkan Salah seorang sufi Yang bernama Rabi Al-Adawiyah Semoga Allah memberi rahmat kepada mereka Ungkapannya adalah Wahai Allah Seandainya aku beribadah Memujimu karena takut neraka Maka Biarlah aku mengisi neraka Kata Rabi'ah Dan seandainya aku beribadah Kepadamu karena rakus Surga Karena ingin surga Ingin nikmat-nikmat saja Maka kata Rabi'ah Biar haramkan saja Surga buatku diungkapkan oleh raja-negaranya pula ketika seluruh bintang telah terlelap dalam kegelapan malam, seluruh manusia, seluruh makhluk hidup telah tertidur. Kini tinggal robi'an saja ya Allah yang bergelumuran dosa. Demikian diungkapkan rasa syukur robi'an atas berbagai kenikmatan, sehingga kenikmatan yang diterimanya mampu mencukupkan dirinya termasuk dia tidak merasa butuh untuk hidup berumah tangga karena dia konaat cukup menerima dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya yang ketujuh tunduk hati dan diri kita di hari baanya cobalah berkontemplasi dari seminggu satu hari saja dari satu hari dua jam saja dengarkan suara hati agar diri kita bertemu dengan fitrah fitrah keislaman kita fitrah akidah kita fitrah ibadah kita fitrah pemikiran kita semuanya akan mengantarkan kita kepada perawatan Allah atas diri kita Ke kedelapan berkawad bermunajat tilawah secara tartil di waktu malam kenapa di waktu malam? karena Pengaruh Al-Qur'an akan memberikan efek positifnya bagi kita. Orang yang sakit diberi obat dengan petunjuk dokter biasa 3 kali 1. Orang sakit tersebut ambil obat ke apotek. Kemudian obatnya cuma jilat-jilat -jilat saja 3 kali sehari. Coba tidak? Tidak akan. Cuma diminum saja Karena kata dokter bukan diminum telan, maka obatnya akan bekerja dan memberikan kesembuhan dengan izin Allah tentunya demikian juga Al-Quran berikan kesempatan Al-Quran mempengaruhi diri kita karenanya berikan waktunya berikan fakta Al-Quran diresapi, dihayati insyaAllah kita akan menemukan alamat kehidupan yang kita cari yang ke-9 senantiasa cerdas bergaul dengan orang-orang saleh dan senantiasa bijaksana menghindari pergaulan dengan orang-orang yang buruk yang membawa pengaruh negatif. Dan yang ke-10, jauhlah sebab-sebab murka Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang salat tarawih yang berbahagia, marilah dalam salat kita kesempatan kali ini kita hadapkan kita tawajuh kita khusyukkan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala agar apa? agar Allah berkenan menambah 2, 3, 10, 20 kali lipat nikmat yang sudah kita terima hari ini. Rupanya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk memasuki penyelesaian 10 hari pertama yang merupakan sentuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kalau kali ada saudara wa waratun bila bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh